Uh, di dunia ini semakin sering terjadi gerhana dan ini akan mengakibatkan perubahan uh, struktur bumi termasuk kalau gerhana itu uh, air laut itu pasang dan ini merubah uh, struktur kemungkinan akan muncul seperti gempa dan lain sebagainya uh, Anda bisa baca di detikom dan intinya akan ada perubahan-perubahan struktur termasuk letak-letak surya nah, kalau gitu kan, secara struktur bumi ini berubah, tentu Indonesia yang katanya pertemuan lempeng-lempeng, jangan-jangan ketika-ketika kemarin e, begitu SBA jadi presiden di Aceh muncul tsunami yang begitu dahsyat sampai kita mampu mengekspornya ke beberapa negara terus e, muncul gempa di Jogja, muncul lagi tsunami di Pangandaran dan Jawa Tengah banyak teman-teman nanya jangan-jangan ke depan ini akan ada bencana-bencana baru mungkin tidak secara fisik gitu kan kalau kita ingin e, kaji itu secara spiritual atau secara politi, secara sosial dan politik jangan-jangan ketika gerhanam yang lalu memunculkan bencana di tingkat e, apa alam yaitu tsunami dan gempa apakah tidak mungkin kalau Seperti yang Ca'anun katakan Krisis pangan ini Sudah mulai ada titik Sudah mulai ada warningnya Sudah lampu kuning Dan kalau terjadi kekeringan yang panjang Akan ada Satu komunitas, satu negara Yang mungkin kekurangan pangan Dan ini akan menjadi sebuah krisis dunia Nah saya pikir Yang tadi Ca'anun katakan Ternyata bank bang wetan itu Melakukan pengkajian Melakukan eh, apa kontemplasi pemikiran Bagaimana agar bangsa dan masing-masing kita ini tidak terburuk secara terus-menerus begitu kira-kira jam -kira. makanya pertanyaan itu menjadi sebuah kegelisahan iya itu bener begitu tapi saya tidak akan mau menjawab seperti itu supaya anda tidak lebih terdramatisir oleh keadaan-keadaan jadi saya saya Andre saja kalau nanya sama saya selalu saya lecehkan dalam tanda petik ya supaya tidak batal apa yang diomongkan oleh dia Kalau saya dukung nanti Tuhan batalin gitulah. jadi saya leceh-lecehkan supaya Tuhan tersinggung Oh kita gawe temenan jadi dialektika dialektika jadi saya setuju sama Iwan memang dan memang akan ada bencana besar Gunung Merapi itu akan meletus serius itu Nah orang Jogja orang Solo harus siap-siap harus siap-siap, harus punya tempat tinggal baru entah di Jawa Barat, entah di Jawa Timur, dan seterusnya akan ada sesuatu yang sangat besar dan kita tidak usah melakukan desain-desain politik praktis seperti di zaman reformasi, tidak usah itu loh, itu nanti akan terjadi dengan sendirinya kalau tadi saya ngomong krisis biji-bijian itu akan menciptakan haus-haus dan konflik-konflik vertikal maupun horizontal dan disitulah nanti yang menjadi busur dari anak panah perubahan nah ketika perubahan besar itu terjadi Pilihannya hanya dua, kalau Anda sejak sekarang menyiapkan diri berarti bencana itu akan membuat kebangkitan Tapi kalau mulai sekarang kita tenang-tenang saja dan tidak menyadari apa-apa Begitu terjadi bencana yang terjadi adalah keambrukan dan kehancuran Jadi targetnya apa forum-forum bang-bang wetan selama satu tahun ini? Pokoknya memperbanyak orang yang siap-siap Hatinya, fikirannya, keluarganya, hubungan dengan suami istri, dengan anak, dengan tetangganya, dengan teman-teman Dengan tanahnya, dengan rumahnya, itu siap-siap Semakin banyak orang siap-siap, maka nanti ketika ada sesuatu yang besar yang mengguncang kita Kita sudah lebih punya antisipasi dan kita akan menjadi orang yang memang menjadi penyelamat Dari teman-teman yang lain Dan saya yakin Anda yang datang ke sini adalah orang-orang yang nanti akan memiliki keunggulan-keunggulan Pada suatu saat Itu mesti Itu natural Itu sudah, sudah. Sekarang memang belum ada pertandingan sepak bola Jadi tidak kelihatan hebatnya Anda Ini berkali-kali saya temukan di jombang di mana-mana Kelihatannya sih tidak ada pelajaran apa-apa ya, ya tapi begitu ada masalah kelihatan Siapa yang Siapa yang punya apa namanya daya antisipasi punya determinasi dan sebagainya, gitu loh. Ketika reformasi kemarin terjadi kan kelihatan siapa yang kendel siapa yang tidak kan gitu. Kalau sekarang ada orang hebat tuh jangan percaya. Kalau sekarang ini sekarang ini ada orang hebat jangan percaya sebab sekarang ini tidak ti, gimana ya receiver jangan kan akal mata saja tidak dilatih kok. Jangan kan kok intelektualitas. biar ada esq itu kan hiasan-hiasan industri gitu loh ndak terlatih kok masyarakat ndak ngerti kok nangisnya itu nangis apa ndak ngerti air mata buaya air mata ulo air mata kodok podo aja gitu loh nangisnya itu karena apa karena apa orang umroh itu untuk apa dan sebagainya kan orang sudah ndak bisa membedakan Nah, dengan kita ada forum kayak gini, itu enggak ada pelajaran langsung, tapi ada perubahan-perubahan di dalam struktur dan cara kerja otak kita dan hati kita. Nanti pada saatnya ternyata Anda sudah memiliki aransemen itu. Itu loh, Mas. Katakanlah kalau Anda selalu selalu melatih kaki Anda untuk loncat-loncat, begitu nanti ada kejutan yang membutuhkan Anda meloncat, kaki Anda akan sudah spontan meloncat. Kan begitu Ketika belum ada kejutan apa-apa Kaki Anda belum kelihatan hebatnya meloncat Tapi nanti pada saat itu akan terjadi Akan kelihatan bahwa Anda ini orang yang paling siap Orang yang paling unggul Entah di tempat masing-masing Entah dalam skala nasional Saya sangat yakin itu Sebab tidak banyak orang mau seperti ini Ini pilihan Emang Anda diundang siapa ke sini? Siapa yang mendorong Anda ke sini? Kan kesadaran inner Anda masing-masing Dan anda kesini pasti tidak untuk saya. Kalau anda ingin mencari saya lah gampang cari saya di mana aja bisa. Tapi mencari ada sesuatu yang mungkin kita belum pahami dan tidak harus paham. Untuk ya gimana saya mau paham. Masuk mau tuh beli sate pakai memahami sate lah ya enggak. Eh? Kadang-kadang sesuatu cukup dihirup, cukup. Orang Madura itu ketahuan Maduranya di hm, Meduroi, pateni kan gitu kan Ada sesuatu yang kita tangkap esensinya Melalui mata Orang Indonesia punya term yang namanya Wibawa, itu tidak ada di seluruh dunia Di tempat lain tidak ada Malaysia pun sudah mulai kehilangan Temukan orang Malaysia yang punya wibawa coba Datang ke sana dan kamu berdiri begini, kamu pandang orang ndak ada yang berani memandang anda ini gini po ayo nanggo pasar tanah, pasar mana tanah abang pandangan wong dadi betul gak saya kenal teman-teman Chinese yang dari Jakarta dari Surabaya, kalau ke Hongkong mereka unggul dari orang-orang Cina asli di sana ini pedendang pedendang terus bengok coro Jakarta siapa loh? Mana -mana. ya apa ya opere. mereka sangat unggul secara kewibawaan karena mereka terlatih di sini sebab di Cina asli sana orangnya baik-baik orangnya tertib lugu ya kerja keras di sini siapa yang jamin hidupmu kamu harus liar di sini betul enggak? siapa yang jamin di sini Kamu dirampok orang atau tidak Kamu harus tanggung jawab sendiri Ada perlindungan dari siapa? Dari polisi Wong mesti bagian ngerampoknya iku kok <SILENCIO> Kan begitu Maka di Indonesia Anda mau gak mau harus jadi pendekar Mau gak mau? Mau gak mau? Dan itu yang menumbuhkan yang disebut Awu dalam bahasa Jawa Awu itu semacam Kekuatan Kekuatan elektromagnetik dari dalam jiwa Anda kepada orang lain dan itu enggak ada di dimana-mana yang namanya wibawa itu seluruh dunia Anda ada mohon maaf ini enggak ada wibawa hanya orang Indonesia yang kenal wibawa kalau orang Jawa kenal Awu bahkan Awu itu aura. enggak Aura ya ya oke indikatif terhadap Awu tapi kalau Aura itu Kerentek itu dhok, dhok bahasa Arabnya. Kerentek itu zok, dhok naik coro Jawa nih. Itu, kerentek itu kan e, titik intuisi ya, titik akurasi dari daya intuisi terhadap sesuatu hal itu kerentek. Tapi yang nanya namanya awu itu kekuatan batin yang keluarnya sedikit fisik, sedikit non fisik, tapi dia bisa menguasai orang lain. di barat dikenal sebagai kata harisma tapi tidak cukup untuk melawan dimensi wibawa dan awu makanya dalam bahasa Jawa orang yang enggak bisa dilawan tuh namanya ngawu-awu ngawu-awu ya ayo ngawu-awu gitu ini ini serius teman-teman sekalian dan hanya anda yang punya wibawa di seluruh dunia ini itu biar Profesor Doktor di London apa dimana tapi ndak punya wibawa. yes pinter ngenudok tapi inilah homo no. gitu loh, pinter secara akademis tapi indolah om Nek orang Indonesia, gak di penggawaian gak tau sekolah, tapi keren hmm, nama -nama, ya. nah karena kita itu punya wibawa, maka kita malas malas melakukan apa-apa, gampang alah tumbuh bonek-bonek, anggit pun Surabaya enggak di seluruh Indonesia bonek-boneknya semua nekat SBY berani-beraninya jadi presiden tuh lah bonek tuh kok berani itu loh emang bisa ngatasi masalah kan begitu semua kan pada bonek jadi kalau bonek di Surabaya kemarin ngamuk tentu saya tidak setuju kepada kriminalitasnya tapi mari kita pelajari kenapa timbul bonek seperti itu apa keistimewaan bonek dan apa keburukan bonek harus kita temukan kedua-duanya sebagai potensi enggak ada yang bisa ngelawan bonek maka lahir kota pahlawan tuh karena ada bonek lo ya opo masuk wani perang gak bonek dan untuk wani perangnya kudu melarat barang enggak okay yo gak wani eh Mulainya, Alhamdulillah sampai ini melarat kabel ah. <laughs> jadi neono-ono kerusuhan ante itu loh nah gantinya kalau di luar negeri cuman idiom-idiom Islam jihad Syahid itu dok yang tawakal itu itu bisa itu tiga senjata yang ditakuti di mana mak kalau orang sudah tawakal peluru di dep kayak Ko Semayadi itu itu Semua pada tiarap dia maju sendiri dadadadad Presiden Fretilin pateni kan gitu. Yunus Yosvia mengatakan, "Gosmayadi, kamu harus evakuasi. Jari-jari kamu sudah kena peluru. Kamu harus tiarap. Cepat kamu harus diangkut kembali ke rumah sakit." Pak Nang rumah sakit nek mate ya mate, aku terus mate ya mate. Itu tawakal. Ya tawakal itu bahasa Jawanya bonek itu tadi. tawakal itu artinya dia tidak bisa menguasai masalah itu kalau-kalau dalam legenda di Amerika ada namanya seorang sheriff namanya Wyatt up Wyatt up itu pusing sama penjahat-penjahat sampai sekian tahap pakai strategi ndak ndak jadi-jadi ndak bisa dikalahkan akhirnya senekat we size gak tean gak strategi-strategian gak wis pokoknya aku tak pistol maju del del del del temenan loh, mati temenan Mati bener dan kalah itu mereka. Ya cuman ojok terus ngunu kon. Gitu loh. Tapi dia... di Indonesia kan jumlah pailit kan dimana mana Jelas ndak punya kerjaan rapi, ya arek terus juga Jadi kan pailit opede. Dem dem dem Gitu loh. Jumlah seret-seret yang konek ini banyak sekali di Indonesia udah ndak ada, ndak ada yang bisa ngelawan. berani yang luar biasa orang Indonesia saya ketemu sama seorang manajer sirkus di Jepang dan mereka mencari sopir setan. itu hanya ketemu di Indonesia sementung yuk nah kita eh kodohnya murid yang muntung tapi orang Indonesia tuh Kalau orang Jawa lebih gawat lagi ada namanya mumpus mumpus itu artinya sudahlah persoalannya sangat berat akhirnya dirancang begitu, saya Bismillah, bagus mas ya uh, itu dan, jadi itu potensi mas potensi dan anda ini mampu menerbitkan cahaya dari timur karena itu hanya ada di timur tidak ada di barat. Barat itu tempat, tempat tenggelamnya matahari. Dan tempat terbitnya matahari hanya dari timur. Dan gen anda ini gen timur. Dan seluruh dunia ini adalah gen timur sesungguhnya. Kecuali yang kemudian menciptakan di Khotomi Barat Timur. Sesungguhnya Tuhan hanya menciptakan.